Mohon perhatian, kepada seluruh siswa SMK Yabuja Segeran, jam pelajaran ke-6 telah selesai. Saatnya memasuki jam pelajaran ke-7. Attention! To all students of Yabuja Segeran Vocational School, the sixth period has ended. It's time for the seventh period. Intiba, intahti al-hissatu sadisa di Madrasa Yabuja Segeran Al-Mihaniya. Hana waktu